Karena kan e, begini, e, kalau kalau semuanya ditekan ya diatur, tentunya tidak ada investor untuk masuk ke bidang itu. Misalnya contohnya e, jalan e, jalan tol. Tapi kalau misalnya pemerintah itu ingin membuat e, seperti regulasi seperti itu, ya harus dikasih pesaing dong. Misalnya e, dulu kan ada Jamri. Nah damri itu yang yang harganya ditekan tapi kalau swasta mestinya ya diberi kesempatan untuk memanfaatkan, cuman ya dikasih kita tapi kalau batasnya terlalu rendah, sangat kesahat biasanya dia sulit karena mau untung nggak jadi. Kalau batas atasnya layak nggak masalah ya? Batasnya mencukupi menurut saya ya ya sementara menurut saya ya oke oke aja ya, tapi masih mencukupi. Islam kalau kalau nanti. Uh, Base itu kan tergantung kalau base-nya regulasinya kan base-nya baru begitu kan ya tentunya investasinya lebih mahal toh. Atau atau pemerintah memberi batas yang kira-kira uh, memungkinkan gitu ya. Sampai pengusaha bis itu bisa untung, bisa modalnya kembali, bisa invest yang baru lagi gitu. Dan itu pada nanti akhirnya kan juga bisa mengurangi kecelakaan di di jalan karena kondisi bisnya yang yang memadai. Pesaingnya harus ada ya, Pak? Caranya mesti gitu, jadi dikasih angku, eh, dikasih pesaing bis yang disubsidi oleh pemerintah. Tapi kalau angkutan angkutan angkutan umum, menurut saya ya memang meskipun ya saya tidak bilang harus tidak tidak boleh tidak dipatokin ya, Batesin, cuman harus perhitungannya harus yang yang wajar. Kalau yang kelas eksekutif mungkin nggak harganya dinaikkan tiga kali lipat. Ya sekarang kan sudah ada pesaingnya dari misalnya pengusaha-pengusaha memberi bis gratis, ya. satu, yang kedua kelompok-kelompok masyarakat menyelami sendiri. Tapi minimal dia harus boleh menaikkan kalau menurut saya perhitungan saya ya dua setengah kali, karena pulangnya kan kosong. Ya, jadi kalau misalnya 120, eh, 60 ribu ya atau 90.000 ribu uh, Lebaran ini dia boleh dua setengah kali, supaya kos baliknya dia bisa kosong dalam keadaan kosong. Kos baliknya kan kan dia nggak ada penumpang dari arah timur kan nggak ada penumpang. Ya, ada penumpang tapi kan tidak setanyak itu. Ya dan dan mumpung seperti ini ya mereka untung sedikit lah supaya bisa berbeda berlebaran juga. Demikian Irwan Hidayat dan saya Rizal Andika.